Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih. ngemis yang sudah menjadi pekerjaan artinya dia cukup kok dia mengemis hukumnya jelas orang yang punya lalu meminta itu haram biarpun meminta dikasih meminta-minta itu haram dan hukumannya ini termasuk dosa gede sampai dikabarkan Imam Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan itu termasuk dosa gede sehingga nanti di akhirat dibangkitkan mukanya itu bolong-bolong tidak berdaging, hina, karena dia adalah jadi peminta-minta dan ini bajunya macam-macam bajunya macam-macam, jadi kalau sudah berbicara pengemis, jangan hanya kita arahkan kepada orang yang di pinggir jalan nampak baju robek-robek, ustad begini bisa ya? Aji, cincinnya bagus Aji, buat saya itu Aji pasti gimana nih saya mau nah hati-hati jadi pengemis itu macam-macam bisa ustad dengan gelar ustadnya hati-hati, intinya apa? mengambil dari tangannya orang sementara dia sendiri adalah cukup, sudah ada itu adalah peminta-minta dan itu adalah hina dan hukumnya adalah haram tapi kalau meminta wajar meminta itu loh, yang jadikan yang, yang kayak pengemis itu biarpun bahasanya macam-macam pengemis itu adalah haram tapi orang meminta dalam keadaan wajar saya butuh minta atau dengan saudara dengan bapak eh saya butuh ini loh saya sudah punya sih cuman saya butuh ini gimana boleh kalau meminta karena butuh tapi kalau sudah cukup tak ada meminta minta itu adalah hina dan itu adalah termasuk dosa besar meminta padahal kenapa pak berbohong di rumah punya apa? tak tanya dia berperan sebagai orang melarat itu adalah kasihan itu adalah hina ini sebetulnya dia kayak berdoa ya Allah jadikan saya dan anak keturunan saya jadi orang melarat kan begitu ya sebetulnya dan tidak akan bahagia orang yang semacam itu tidak akan senang hidupnya dengan minta minta dan tidak bisa besar orang begitu. Karena kemana mana meminta dan itu penyakit. Ditolong susah. Jiwa meminta minta itu ditolong susah. Tak bisa karena merasa enak dengan meminta dapat duit selesai tidak bisa besar orang begini. Ditolong pun susah macam macam pernah ada suatu ketika ini cerita dan ini cerita nyata ada satu orang kerjanya minta-minta cuman ini kelas cara mintanya adalah bukan di pinggir jalan, jadi ustad, ke ustad, ke ustad begitu, jadi pakai baju putih yang bagus ke ustad sehingga kalau sudah ketemu ustad ini, nanti minta saya butuh begini ustad, dikasih namanya ustad kalau ustad ngasihnya bukan 100 rupiah mungkin kalau masuk ke rumahnya, mungkin 5 ribu, 10 ribu atau bisa lebih lalu minta kenal lagi ustad, ustad punya teman di mana, oh ya saya punya teman di sini, eh rupanya dihapal itu, digunjungi temannya, saya kemarin kunjung ke rumahnya ustad ini, ustad ini cerita ke ini, eh di situ minta lagi, dan begitu sebenarnya kerjanya semacam itu, nah ini ada cerita, ditaungi oleh satu ustad, ditaungi orang-orang itu, orang semacam ini, kemudian saat itu ceritanya minta obat, minta obat, minta eh tidak minta uang, mau berobat yang berobat tuh bibinya, bibinya sakit harus dibawa ke Bandung harus dibawa ke satu tempat ini harus operasi atau apa ini sakitnya itu sakitnya sakit kelainan kejiwa, sakit kelainan jiwa sakit kayak ya kelainan jiwa akhirnya oleh sang ustaz ini dinasihati, bawa saja ke ustaz sana dia juga bisa memahami tentang seperti itu, psikolog, dia bisa memahami tentang kejiwaan dan juga didoain datang ke sana, oh ya ustaz mana? Ustadz ini, hanya dikasih alamat Datang ke Ustadz tersebut, bukan minta doa Bukan minta diobati, minta duit Malahan Tapi ini belum terungkap, suatu ketika Setelah beberapa minggu atau bulan, Ustadz dengan Ustadz ini cerita Ustadz, kemarin ada orang namanya ini ke sini ya Oh iya Minta obat kan, minta diobati Oh tidak, minta duit Oh enggak benar nih Tak tahunya betul setelah beberapa bulan Kemudian datang ke Ustadz yang pertama Tadi Oleh Ustadz yang pertama Katamu ini dia orang yang tak cari-cari ini. Lama tak datang. Aduh, kapan kamu lama tak datang Gina? Ya, saya ini. Gimana sudah sembuh? Alhamdulillah, tinggal sedikit lagi, masyaallah, baik. Uh, terus maafah Saya mau butuh untuk menyempurnakan pengobatan jadi minta ini. Eh, hey, awas tunggu. Kamu ingat enggak ke Ustaz sana minta obat atau minta duit? minta duit, nah itu gak benar seharusnya minta obat di sana langsung sembuh awas jangan bohong mau saya kasih ijazah langsung kaya ijazah langsung kaya semangat, iya iya ijazah langsung kaya mau gak? mau, apa ijazahnya? katanya dia, apa ijazahnya biar dapat kaya ijazahnya satu jangan minta-minta benar, pokoknya jangan minta-minta Akhirnya pulang oleh Ustadz dikasih. Makanya Ustadz itu kalau marah, jangan marah-marah, dok. Biasanya ngasih duit, ya. Kalau Anda kalau mau nasihati orang, jangan nasihati, dok. Kasih duit, kasih modal, dok. Pulang, dikasih duit. Akhirnya sampai beberapa hari tidak ketahuan. Jangan minta-minta. Alhamdulillah, suatu hari datang. Datang itu cerita, Alhamdulillah, saya sudah bisa mandiri, saya sudah punya usaha jualan, apa kerupuk, payek, apa-apa gitu, ya. Oh, kata Ustadz ini, Alhamdulillah, Masya Allah, kalau sudah begitu, senang saya Terakhir, tapi ustaz, modal saya kurang Oh penyakitnya sih Memang tidak bisa itu, diobati susah Kalaupun dikasih begitu, ini penyakit Makanya harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia mungkin sudah cukup dan sebagainya Ini penyakit minta-minta Kalaupun dia jadi ustaz, bisa ustaz peminta-minta Kalau jadi pejabat paling parah lagi Kalau jadi orang kaya, tetap tamak Itu adalah orang peminta-minta Ini adalah bibit satu penyakit yang tidak baik Obatnya adalah kona'ah Syukur apa yang diberikan oleh Allah kepadanya Ada namanya Afis, Orang tidak pernah meminta-minta Hebat itu Dalam keadaan pun tidak meminta-minta Dalam keadaan seperti apa Tidak meminta Rasa tidak nyaman kalau minta eh, Ini adalah hebat Minta-minta minta. Bahkan pernah kita melihat satu tulisan Sekali anda memberikan kepada pengemis Anda telah meracuni jiwanya oh, Hebat benar tulisannya <laughs> nah, Ini memang benar Kadang teracuni ini Cuma kalau mau nasih hati pengemis Jangan nasihat itu. Jangan minta-minta Kasih dulu diarahkan Ini dan sebagainya dan itu terlepas dari apakah jujur tidak jujur kalau memang ternyata dia pengemis beneran, maka kalau dia pengemis beneran kita harus, baik, gini dulu ya kalau ada orang datang kepada kita atas nama peminta-minta, sudahlah kasih kalaupun dia bohong, dia kaya, anda dapat pahala anda jangan sebut kamu ini orang kaya ya, gak usah tanya begitu ya sudah, kalau datang punya atas nama pengemis kasih, kalau dia bohong kembali ke dia kalau dia memang betul-betul fakir kita dapat pahala Jangan gara-gara pengajian tidak mau ngasih sama fakir miskin tidak. Setiap orang datang ngetuk pintu rumah Anda kasih, biarpun dia sebetulnya orang kaya kasih. Kalau dia atas nama pengemis, Anda dapat pahala. Kita ingat salah satu guru kita, awas hati-hati jangan ditolak. kecuali memang kamu tidak pernah bawa duit, selagi kamu punya duit, kasih. Jangan punya prasangka, sekarang kan ada grup, ada bosnya ya. Ada nyebar fakir itu terlepas daripada pengetahuan kita. Kalau memang benar semacam itu, itu tugasnya pemerintah harus menyelamatkan, masyarakat yang mendidik. Tapi kalau kita ada orang fakir datang kepada kita, minta sebaik-baik orang yang diminta dan dia punya adalah yang memberi. Dengan sudon, kalaupun dia orang kaya raya, Anda mendapatkan pahala. Ini, jangan sampai gara-gara ini nanti, wah tidak mau ngasih, nanti dia orang kaya. Bukan, Bukan itu. Ini adalah masalah meminta-minta Jadi mengemis meminta-minta Sementara dia cukup adalah hukumnya haram Dan itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat